やだ、yeah, yeah.

than Assalamualaikum. j a d さ k e m a r i n aku sama Dimas マスケ。

Cover lagu dan kita beli jaket atau hoodie di klasik a n d basic, dan harganya cuma Rp88. Dan bahan kainnya pun adem dan lembut. Jadi, aku rekomendasiin buat, buat yang kalian yang pengen jaket,、kopelan. yang pengen bajunya k o u p l a n atau bagus-bagus, dan desainnya pun sesuai keinginan hati kalian atau sesuai keinginan kalian lah.

Kalian bisa langsung cek di Instagramnya @classicandbasic. Oke,、okay, jadi itu saran dari kami. Bye!